Assalamualaikum Saudarlon Berita Malam Medisi hari ini Rabu 30 Januari 2019 dibacakan Ardian Syah kasus narkoba personel Polres Galus berpangkat Brigda dipecat Sekda 3 pejabat eselon 2 Kapal motor asal Aceh Timur karam di perairan Lhokseumawe Dengarkan juga berita menarik lainnya yang sudah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94.4 FM Lhokseumawe Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takyengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram di FM. Darlun seorang personil Polres Gayo Lewis, Bribda Roni Adiputra, anggota Satsabara dipecat melalui upacara pemberhentian tidak dengan hormat di halaman Mapolres Galus, Belang Sereh. Berdasarkan data yang dihimpun, anggota Sat Sabara Polres Galus ini dipecat melalui upacara in absensia atau tidak hadir akibat tersandung kasus narkoba dan tidak masuk dinas selama ini. Kapolres Galus, AKBP Eka Surahman dalam sambutannya menegaskan bagi personil Polri yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran disiplin serta pidana harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya dan menerima semua konsekuensi yang ditetapkan dalam aturan. Eka Surahman juga menegaskan tidak ada lagi personel Polres yang bermain-main dengan narkoba, judi dan miras, ilegal logic maupun tindak pidana pelanggaran lain. Hal ini dapat mencoreng nama baik institusi dan merugikan diri sendiri serta keluarga. Sudarlon Sekda Aceh melantik 3 pejabat eselon 2 Rabu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh. Ketiga pejabat eselon 2 yang dilantik Adala Bustami Hamzah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, menggantikan pejabat lama jamaluddin yang akan dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Satu lagi, Suhaimi akan dilantik menjadi Sekretaris DPRA, menggantikan A. Hamid yang telah memasuki masa pensiun pada Oktober 2018 lalu. Sekda Aceh, Dermawan, yang ditemui, mengatakan dirinya mewakili PLT Gubernur Aceh, akan melantik ketiganya. Terkait masalah pengisian jabatan Sekda Aceh, Yang akan ditinggalkan dan berakhir pada 31 Januari 2019, Sekda Darmawan mengatakan dirinya belum mendapat kabar siapa yang akan menggantikan dirinya dari tiga nama calon Sekda yang telah lulus tes fit and proper test. Sudah dilun kapal motor KM diwangga dari IDI Aceh Timur dilaporkan karam di perairan Loks Mawai. Ke-15 ABK asal Aceh Timur ini berhasil diselamatkan yang proses evakuasinya dilakukan ke Pelabuhan Kerunggu ke Aceh Utara. Kuasa Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Laksmawe Ibni Ibrahim kepada SerambiNews.com mengatakan, sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, MV Tenggara Explorer yang melakukan survei migas menemukan KM Diwangga dengan kondisi mesin dan pompa yang rusak serta bocor. KM Diwangga ditemukan di jarak sekitar 54 mil dari pelabuhan Krungguku. 30 menit kemudian datang TB Mitra Anugrah 35 kapal survei lainnya dan menarik KM Diwangga untuk keluar dari area surfi atau menuju ke perairan Loksmawe. Setelah berjalan 4 jam atau pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, KM Diwangga mulai karam. Yang tertinggal di permukaan air hanya haluan kapal serta pukat. Baru pada Rabu dini hari kapal yang karam dan ABK-nya berhasil dibawa ke pelabuhan Krunggeke, Aceh Utara. Darlun delapan wanita pengungsi muslim etnis Rohingya yang ditempatkan di kompleks SKB Biren Kabur sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat Rabu 30 Januari 2019 setelah merusak jendela tempat penginapan. Dari informasi yang disampaikan koordinator pengendali Posko Tagana Dinas Zulfikar GA didampingi koordinator keamanan pengungsi M Ruslan Abdul Ghani menyebutkan diketahuinya mereka kabur setelah mendengar keributan di ruangan yang ditempati oleh kaum wanita. Pengungsi kaum wanita ditempatkan di ruangan tersendiri dengan laki-laki di areal terbuka menggunakan kelambu. Mereka yang kabur bernama Mons Begum, 31 tahun, nasi Nasima, 15 tahun, Zura Katu, 37 tahun, hasinakatu Katu, 11 tahun, Umul Kalsum, 17 tahun, Minuara, 15 tahun, Bibi, 15 tahun, dan Muntas Begum. Kasus kaburnya ke-8 wanita rohingya telah dilaporkan ke Polres Biren dan Dinsos Biren menjawab serambi news.com kemungkinan ada yang menjemput apalagi wanita Ruslan tidak bisa memastikan Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, serambi FM, FM. Saudarlun 10 dari 14 karyawan kantor Luk Home Appliances atau LAH yang berlokasi di Jalan Teku Umar Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subus diamankan aparat kepolisian sektor penanggalan Polres Aceh Singkil. Langkah pengamanan dilakukan menyusul informasi dan laporan masyarakat terkait aktivitas LAH yang terindikasi melakukan penipuan dengan kedua undian berhadiah. Selain itu, sejumlah warga yang mengaku menjadi korban datang membawa bukti kuitansi ke kantor. Sejumlah masyarakat yang telah membeli alat di perusahaan mengaku mendapat telepon dari perusahaan bahwa telah mendapatkan hadiah. Setelah datang ke kantor perusahaan, karyawan memberikan sejumlah gelas yang dikatakan sebagai hadiah. Namun untuk mengambil hadiah itu, karyawan menawarkan beberapa alat rumah tangga. Untuk meyakinkan calon pembeli, karyawan memberikan arahan-arahan arahan dan iming-iming hadiah berupa voucher 10 juta rupiah. Syaratnya warga harus membayar sejumlah uang. Akhirnya warga membeli alat tersebut yang terdiri dari Lispaker Home Theater, Mineral Water, dan Kompor Listrik. Untuk produk ini konsumen bisa memilih namun jumlahnya 3 item. Zdarlun, pemerintah Indonesia yakin Komisi Tinggi Ham Bangsa-Bangsa bakal menolak petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang dibuat Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, Beni Wenda. Sebab, menurut Duta Besar Indonesia untuk PBB di Junewa, Hasan Klip, Beni menyerahkan petisi tersebut tidak sesuai prosedur dan waktu yang seharusnya. Selain itu, Hasan menganggap petisi yang diserahkan Beni pada pekan lalu itu bukan petisi baru, melainkan salinan petisi yang pernah ada. Pernyataan ini diutarakan Hasan menanggapi kisru petisi referendum kemerdekaan Papua yang diserahkan Beni. Hal ini dilakukan saat bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB Michael Beklet di Jenewa Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, berita malam di Rabu 30 Januari 2019. Peta Pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.